Tapi mungkin para pemirsa belum ada yang dengar semua ya. Seguru seilmu jangan ganggu loh. Pak Makmur, ini tek kata yang bawa singkong. Di mana saya cerita ya? Pernah di sini belum? Pak Makmur, lewat ke mas seseorang. Namanya Kociang. Eh, ke mana kamu? Ini, bawa singkong, habis panen, mau ke Pak Makmur... Orangnya baik, saya tu senang. Beliau tu selalu berbuat kebaikan. Pak Mamur, ini saya ada ini ada apa? Ada singkong. Allah, jangan repot-repot, Pak Mamur. Saya tu senang. Pak Mamu tu senang nolong orang. Nih, terima. Alhamdulillah. Ma, ada apa nih? Ah, nggak ada apa-apa, Pak. Apa -apa. Ada juga ayam. Kita mah udah nggak ada. Ya sudah ayam. Kasih bawa sini. Nih. Bang, bawa ayam Lumayan Eh, saya mah ikhlas, gak pengen apa-apa Justru karena ikhlas, Allah menggerakkan hati saya ingin ngasih ayam Kasih ayam, tuh ketemu dengan kecang tadi Eh, dari mana ini ayam? Dari Pak Makmur Saya ngasih singkong, pulang dikasih ayam Datang singkong, pulang ayam Datang duren, pulang, sapi kelihatannya. Walaunya si koci yang ini bawa beli duren, nganjuk, bu, pinjem satu karung. Pak Makmur, ini ada duren. Eh, untuk apa kok? Pokoknya mah buat Pak Makmur orang baik, mah Top deh, nih duren. Alhamdulillah, Umi, lihat. Kita ngasih ayam, Allah ngirim sekarung duren Maha kaya Allah Cik punya apa? Nggak ada apa-apa Ada juga yang tadi, nggak apa-apa yang tadi Akhirnya Nih kociang lumayan Wah duren pulang singkong Latihan ikhlas Betul tidak? Mulai sekarang melatihanlah Selama Ramadan Latihan melupakan kebaikan kita Lakukan, lupakan Lakukan yang terbaik, lupakan Lakukan, lupakan Jangan ngungkit-ngungkit kebaikan Kita latih tadi Membalas keburukan dengan kebaikan Tan kebaikan itu kita lupakan yeah. Dia sudah saya balas dengan kebaikan Pada saya ikhlas loh Tapi yang benar aja Tidak ikhlas Karena orang yang gak ikhlas, ciri-cirinya adalah banyak kecewa. Jadi kalau ibu kurang ikhlas ngurus anak-anak, ciri-cirinya ibu banyak kecewa. Tahu anak bekal nakal begini mah gak jadi dilahirin. Nah ikhlas. Bagaimana gak dilahirkan udah gede-gede begitu. Hah, tahu suami saya bekelincah lagi begini mah. Harusnya jangan milih yang ini. Saya tuh harusnya milih yang soleh, yang bijaksana masalahnya justru yang soleh gak akan milih ibu ini pak bu latihan ikhlas latihan selama Ramadan, belajar lupakan kebaikan dipuji, tidak dipuji bahkan dicaci, sama ajalah apalagi latihannya bu shh, shh. selama Ramadan latihan jangan nawar Bagaimana jangan awal? Ya kalau belajar usahakan cari orang yang paling menderita dagangannya yang jarang laku. Misalkan beli duku. Jangan yang bagus semua. Kita tidak akan ditelan oleh kita semua. ya Pilih sepertiganya lah yang agak hitam-hitam. Nggak usah cari yang gede-gede dah nggak akan ditelan oleh kita semua. enggak Nanti kan yang kecil-kecil buat anak kecil. ya Karena belum ngerti duku enak. Yang bagus-bagus buat mertua, tetangga Yang sedang buat kita Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita belanja Justru menyenangkan orang yang jualan Jangan nyobain dulu Jangan nanya manis? Enggak Kan belum dimakanin satu persatu Siap aja Kalau ada makan, enggak ada Sudah cukup Latihan untuk terus sekuat tenaga Menguntungkan orang lain Nah ibu bapak sekalian Andai kata setiap ada ilmu kita amalkan, maka ilmu itu akan bertambah. Karena kekuatan ilmu adalah dari kekuatan amal. Kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itulah yang akan menjadi fitnah bagi kita. Maka Ibu bapa yang budiman, andai kata bangsa kita ingin bangkit, umat kita ingin bangkit, mulailah mulai sekarang. Tiada hari kecuali bertambah ilmu. Tiada mendengar kecuali bertambah ilmu. Tiada melihat TV atau apa saja kecuali jadi ilmu. Tiada ngobrol kecuali ngobrol yang jadi ilmu. Tiada diam tafakur yang jadi ilmu. Dan selanjutnya, jadikan setiap ilmu menjadi pembimbing riadoh latihan kita. Jangan risau dengan ilmu yang sedikit. Kalau benar dan diamalkan, sedikit itu akan ditambah oleh Allah. Karena ilmu yang diamalkan la in la aziidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ilmu yang diamalkan itu artinya adalah ahli syukur. Allah yang akan menambahnya. Satu, beribadah dengan benar. Dua berakhlak baik Dan hari ini kita pastikan Ramadan adalah bulan menuntut ilmu Tiada hari kecuali nambah ilmu Ramadan adalah bulan riadoh melatih diri Agar kita bisa menguasai diri kita Semakin terampil menghadapi hidup ini Semakin nikmat menyikapi kehidupan ini Dan keterampilan buah dari ilmu yang diamalkan Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa, telah kita simak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Agim terkait dengan belajar Belajar adalah suatu proses yang tidak ada henti-hentinya Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Belajar sejak kita dalam kandungan, sejak kita dalam buayan sampai kita menuju yang lahat nanti Nah pemirsa, belajar adalah suatu proses yang panjang dan saat ini kita sedang belajar dalam sekolah yang sangat luas yaitu sekolah alam semesta Nah pemirsa bagaimanakah orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang mau mengambil hikmah dari apa yang ia dapatkan Untuk itu marilah sama-sama kita belajar dari kesalahan kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan Dan untuk saat ini marilah sama-sama kita tundukkan hati kita kita dengarkan muasabah yang akan disampaikan oleh Agim. Semoga saja muasabah ini bisa menyeramkan hati kita dan menumbuhkan benih-benih keimanan. Serta memudahkan kita dalam memahami makna kehidupan dalam proses belajar di alam semesta ini. Mari sama-sama kita menyimak. Bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Tidak tahu apa artinya, apa jadinya diri kita jika kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah yang maha mendengar dan maha menatap Benar-benar mengabulkan doa kita Marilah kita sejenak Untuk berzikir Lembut saja Karena Allah maha mendengar dan maha dekat Dengan zikir yang sederhana Tapi penuh keyakinan bahwa Allah Benar-benar mendengar dan Menatap Menyaksikan pertemuan kita ini.